aniyatil wada'i wajebashu 'alaina mad'anillahi dhahi assalamu alaikum wabarakatuh alhamdulillah bi dhikrihi tatma'innul qulub و بفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله و الرحمان علّم الإنسان علّم القرآن وألّم البيان وأشهد أن محمداً عبد رسول المبعوث والجان اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه Alladhi jahadu fi kulli midan Amma ba'nu pemirsa teferi Dimanapun anda berada Sungguh sangat berbahagia sekali Di pagi hari ini Udara sejuk Kemudian hati kita pun menjadi sejuk Kerana kita baru saja melaksanakan suhalat subuh Berjamaah Air wudhu yang begitu Ma'an tohuro, suci menyucikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Menjadi kesejukan tubuh kita. InsyaAllah mengalir ke dalam tubuh kita. Dan kita menjadi orang yang soleh, solehah. Yis. Kemudian kita zikir. Menyejukkan hati kita. Dengan lisaniyah, kolbiyah, amaliyah. Dan kita mengaji di pagi hari ini. Di dalam mimbar nurus salam. Yang kehadirannya. Sungguh sangat kita rindu-rindukan Di TVRI Nasional yang sangat kita cintai ini Pemirsa dan juga saudara sudah kami dari Majlis Ta'lim Ta As-Solihat Cempaka Putih Juga dari An-Nur Bintaro Dan juga dari uh, Mahasiswa-mahasiswi Universitas Islam At-Tahiriya Apa kabar anak-anakku sekalian? Anak-anakku apa adik-adikku? <laughs> uh, Alhamdulillah pemirsa Berbahagia sekali di pagi hari ini Kita akan mengaji di Mimadur Salam Dengan tema Islam agama yang damai dan bersahabat Tentu saja Luar biasa Dan Alhamdulillah Yang akan menerangkan menjabarkan masalah ini adalah Guru kita yang sangat kita cintai Jauh dari kota e, Pekalongan di Jawa Tengah Al-Ustadz G.H.J. Sama'ani Sa MA Apa kabar? Ya? Ya? Alhamdulillah Kayaknya enggak tua-tua Pak ya ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Dari dosen Stein di ya. Stein Pekalongan. Pekalongan, sekolah tinggi agama Islam negeri. Pekalongan. Luar biasa. Di samping itu banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, alhamdulillah banyak di, di masyarakat, di... masyarakat di... ya. Macam-macam. Membantu ya. pemerintah ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, Islam itu memang kan agama yang damai. Kemudian juga bersahabat. Tetapi kok kelihatannya banyak juga orang-orang Islam yang tidak menciptakan kedamaian <laughs> Yang musnah damai malah jadi bentur-benturan Kalau ditanya, ente namanya siapa? Ismail katanya Ente namanya siapa? Umar Ah ha, Ini gimana pakai? Silakan silahkan pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Saudara-saudara sekalian yang hadir di studio ini pada khususnya dan seluruh pemirsa TVRI pada umumnya Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh guru saya juga ini Bu Pak Jairi Fai ini Beliau kan guru saya, senior saya, usianya juga kan kelihatan ya, lebih tua dari saya. Lebih muda dari saya. Kenapa saya mengambil tema Islam, agama damai dan persahabat? Karena terus terang saja kita ini sebagai umat Islam sekarang ini kadang kadang malu, kadang kadang malu karena Islam ini dituduh sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Dituduh sebagai agama yang sering melakukan teroris. Sehingga seakan-akan Islam ini adalah agama yang brutal. Padahal kita tahu dari sisi nama saja. Islam itu artinya akan mencari kedamaian. Jadi al-Muslim itu adalah orang-orang yang mendambakan kedamaian. Itu salah satu makna kebahasaan dari kata Islam. Tapi mengapa kok sekarang justru Islam dianggap sebagai agama yang keras? Sehingga kasih sayang Islam, kesopanan Islam seakan-akan tidak tampak. Memang ada sebuah ungkapan. Al-Islam mahjubun bil-muslimin. Kedamaian Islam, kesantunan Islam, keramah tamahan Islam ini kadang menjadi tidak tampak tertutup. Mahjubun bil-muslimin yang disebabkan oleh ulah sebagian umat Islam sendiri. Islam yang mestinya kasih sayang, santun, menjadi seakan-akan brutal, tidak tampak kesantunannya. Karena ulah sebagian kawan-kawan kita yang melakukan kekerasan. Sampai-sampai kadang-kadang kita ini merasa malu, Bu. Coba saja, simbol yang boleh dibilang sangat mulia, sangat kalimat tayibah, kalimat yang sangat agung. Allahu Akbar. Ini kan kalimat yang luar biasa, Allah Maha Besar sekarang itu maknanya menjadi tereduksi maknanya seakan-akan tidak bagus sampai-sampai mohon maaf pak ya ini sampai-sampai orang barat itu menyangka mengira kalau Allah Akbar itu artinya ngamuk <tosoded> iya <tosodius> yeah, Allah Akbar itu dikira artinya ngamuk ngamuk kenapa karena setiap kali mereka mendengar kalimat Allah Akbar yang kelihatan di TV orang Ngamuk. Ya Allah. Ya Allah Akbar. Ini kalimat yang luar biasa Menjadi bermakna seakan-akan tidak bagus Ya karena yang melihat tidak tahu maknanya Kemudian disuguhkan sebuah gambar Ketika orang-orang ngamuk meneriakkan Allah Akbar Ini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia Sedikit-sedikit Allah Akbar Sedikit-sedikit Allah Akbar Jadi Allah Akbar ini harganya menjadi rendah Bahkan kadang-kadang hanya urusan keduniaan. Demo. Demo hanya masalah raskin. Allah Akbar di bawah. Demo ke wali kota. Allah Akbar di bawah. Padahal nanti kalau udah maghrib wali kotanya Allah Akbar juga kan? <tuh> <Sohid>. <tuh> iya kan? Wali kotanya sholat juga. Ini enggak Allah Akbar. Kadang-kadang sesama umat Islam. Uh, dumu kelompok datang. Allahu Akbar Coba nah, Yang didemo Umat islam juga Gak mau kalah Dia teriak juga Allahu Akbar Akhirnya polisinya bingung Ikutan juga Sami Allahu liman hamidah <laughs> Coba malu gak kita itu Kalau Allah Akbar Hanya seperti itu Pak. Bahkan saya sempat bercanda Ya iya Paling-paling Demo hanya masalah Raskin Orang yang Agak kaya Tidak miskin banget Ingin dapat juga lalu demo padahal memang dia enggak miskin oh pakai Allahu Akbar minta dibagi rata oh hmm, raskin itu kan beras miskin iya yeah. kalau dibagi rata itu namanya ras kita iya yeah. <laughs> beras dibagi rata kan nah <laughs> ini yang saya katakan maksud saya betapa simbol-simbol keislaman ini sering dibawa-bawa ketika terjadi sebuah kerusuhan terjadi sebuah kekerasan Sehingga muncul kesan bagi orang yang tidak begitu paham dengan Islam Seakan-akan Islam adalah agama yang brutal Islam adalah agama yang identik dengan kekerasan, kekerasan. Malu kan kita Oleh karena itu kawan-kawan di majelis Bikir Nur Salam ini dan para pemirsa sekalian Mari kita yakinkan kepada masyarakat Bahwa Islam adalah agama yang cinta damai Agama yang sangat bersahabat Dengan siapapun Tanpa pandang bulu Baik itu dengan sesama umat Islam Maupun dengan non-Muslim Saya akan buktikan nanti Mari kita kaji coba Kita kaji kita lihat e, Dalil-dalil Al-Quran misalkan Yang sangat menghormati Kawan baik sesama Muslim Maupun dengan non-Muslim Seperti kehidupan yang ada Di negara Republik Indonesia ini Islam sangat Menghormati negara kesatuan Republik Indonesia ini Artinya negara ini Mempunyai nilai-nilai yang apa Semada dengan ajaran agama Islam Oke para Pemirsa sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati uh, Mari kita singgung misalkan Kerukunan atau persahabatan Atau kedamaian Internal umat Islam sendiri Kita ini kan sebagai umat Islam Eh, agama Islam itu kan tidak kaku Bu. Islam yang sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadith Ini menyinggung hal-hal yang sifatnya umum Atau dalam bahasa mahasiswanya Mujmal, global Lalu nanti akan muncul penafsiran-penafsiran Ijtihad dalam praktek di masyarakat Sehingga apa yang terjadi Karena akan muncul ijtihad-ijtihad itu Maka tentu perbedaan itu Pasti tidak bisa dihindarkan Nah karena itu Islam sangat menjaga Bagaimana nanti ketika terjadi perbedaan misalkan Bagaimana ketika terjadi kesenjangan Karena Islam itu adalah agama yang cinta damai Yang penuh dengan persahabatan Maka segala perilaku yang bisa mengantarkan kepada Keruntuhan persahabatan Yang bisa mengurangi persahabatan yang bisa menyebabkan orang ini bertengkar dilarang oleh Islam. Kita bisa baca misalkan e, di dalam Al-Qur'an, ta'awbillahi ya ayyuhalladzina amanu la min qaumin asaa ayyakunu khairan minhum wa min nisaa' asaa ayyakunna khairan minhun. Al-ayah Aturusnya panjang wala talmizu anfusakum wala tanabaz bil alqab bi salis mulfusu qaba'dal iman dan seterusnya. Janganlah kalian semua ini mengolok-olok, menghina antara satu dengan yang lain. Karena dengan kita menghina orang lain, itu akan menyebabkan persahabatan perdamaian menjadi pudar. Saudari ya. Coba ajalah jujur aja, Bu, kalau dihina orang, dia orang marah enggak? Kalau dipuji sama enggak? Normal. Meskipun seorang kiai, seorang ustad yang namanya manusia itu pasti punya salah. Cendengi manusia kok. Orang itu kan kalau banyak ngomong biasanya banyak salah. Hmm. Yang paling banyak ngomong siapa? Ustaz. <laughs> Jangan-jangan yang paling banyak dosanya ini saya. <laughs> Karena saya ustad <laughs> Oke okay lah, ini hanya just kiddingnya hanya bertanda. Tapi artinya ketika, kadang-kadang kita enggak sadar. Ketika kita di podium, seakan-akan kita ini paling bersih. Uh, dakwah itu kan bukan untuk menghina, Bu. Wah, oh, bersih, asih, beduhan, tak mau habis. Berarti pengunjungnya tepuk tangan, ya kan? Hmm. Ini namanya mengolok-olok. Siapa tahu yang diolok-olok itu ternyata lebih bagus daripada yang meng Kata Allah tu. Ia kata Allah jangan macam macam. Ia kata Allah. Rasul ker kaum min kaum. Asa ya. ayakunu khairan minhum. Walanisa un minisa. Asa ayakun nah khairan minhum. Wanita juga jangan menghina, mengolok-olok yang lain. Siapa tahu ternyata lebih bagus. Wajah boleh kalah sama kita misalkan, tapi hati belum tentu. Nah, ya kan? Ini artinya sifat seperti itu akan bisa memudarkan persahabatan. Karena Islam Agama yang cinta bersahabat maka mahu haramkan hal-hal seperti itu. Ini salah salah satu contoh bahwa Islam sangat menjaga persahabatan, sangat menjaga perdamaian. Jadi kalau orang-orang yang suka menghina, menghina, menjelekan orang, mengatakan orang itu pembohong sekarang pun macam, waduh, jadi ya, ya Islamnya Islamnya perlu ditanyakan. Perlu ditanyakan, perlu ditanyakan meskipun iya. pakai sorban. Iya, iya, iya. Nah, iya artinya. artinya Kenapa sih kita kok sibuk mencari kesalahan orang lain? Yeah, yeah. Oh. Uh, hal yang kedua, salah satu bukti bahwa Islam ini agama yang sangat menjaga persahabatan, cinta damai. Islam sangat menghormati perbedaan. Toleransi. Islam agama yang sangat toleran. Baik internal umat Islam maupun dengan non-muslim. Kita tahu bahwa di dalam agama Islam sendiri, sebagaimana tadi di awal saya katakan, Sumber kita itu kan Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi pokok Lalu itu dijabarkan oleh para ulama melalui istihadnya Ya memang benar Pak Benar kita itu semua harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis Itu ucapan yang benar Cuma kan permasalahannya Tidak semua kita itu bisa paham dengan baik Al-Quran dan Hadis Nah kalau tidak mampu memahami sendiri Apa salahnya kalau kita mengikuti Ulama, ulama kan mengikuti kiai ya kan? Yeah. Kita percayalah kepada para kiai, para ulama yang memang uh, mendalami, mendalami Quran dan hadis. Kadang-kadang ada juga, su. enggak usah ikut ulama. Yang penting Quran dan hadis. Kita harus kembali Quran dan hadis. Kamu hafal hadis berapa? Enggak. Kembalinya kemana laphatnya ini? <laughs> ya kan? Quran enggak paham. Nah, jadi ungkapan kembali kepada Al Quran dan hadis itu benar. Tetapi permasalahannya adalah ketika kita tidak mampu kembali sendiri karena tidak paham. Ya. Paham tidak Bu Al-Quran tafsirnya? Tidak. Ya kan? Kalau tidak paham, mendingan ikut orang yang paham. Siapa orang yang paham? Ulama. Loh, para ulama, para kia, kita ikut. Nah, karena para ulama ini banyak, para kia ini banyak, ulama-ulama mazhab juga banyak. Nah, ketika menafsirkan Al-Quran maupun Al-Hadis, seringkali nanti terjadi perbedaan... Pendapat perbedaan penaf Namanya juga Ijtihad, terjadi perbedaan Nah, di saat terjadi perbedaan Pendapat ini, tentu masing-masing Punya umat Masing-masing punya jamaah Punya murid, punya pengikut Nah, setiap pengikut pasti Akan mengikuti imamnya Ada pengikut imam Syafi'i, ada, ada pengikut imam Maliki, ada pengikut imam Hambali Ada pengikut imam Imam berifi, sapi hambari, sapi, maliki, Mom... Imam siapa lagi? Anafi. Anafi. Kok Imam Samudra, lain lagi. <SILAKAN> <SARUKARAN> ya, nah, ini nanti ketika dipraktekan di di, di di masyarakat, lalu akan terjadi perbedaan amaliyah di masyarakat. Ini namanya furoyah, penafsiran penafsiran yang berbeda. Jadi perbedaan seperti itu Tidak masalah bu, Selama semua kembali kepada Quran Hadis Atau Merujuk kepada para ulama Yang punya kompetensi Di bidangnya Yang keilmuannya memenuhi syarat Sudah tidak apa-apa sah sah, sah. Sah, sah sah saja Jadi tidak usah saling menyalahkan Saya ini Kalau sholat subuh pakai kunut yeah. Saya yeah. Tapi kalau ada orang lain Sholat subuh tidak pakai kunut Please apa-apa Gaya please <tuk tangan> <tuk tangan> Iya silahkan Karena memang mereka itu ada landasannya Ada landasannya ya Jangan bertengkar Kadang-kadang bertengkar Yang satu katanya yang itu salah Yang ini salah Dulu tuh sering bertengkar Hanya masalah solat subuh Kalau anak-anak muda sekarang ini pak Kalau solat subuh kunut dan tidak Oh gak bertengkar Kalau anak muda sekarang Kenapa bangunnya kesiangan semua Repot <tuk tangan> <tuk tangan> Ya kan? Ada lagi apa? Salat Tarawih ya? Ada yang 23, ya? Hmm. Ada yang 11. 11. Silakan masing-masing mempunyai uh, argumentasi yang dapat dibenarkan. Yang enggak benar? Oh. Eh, kadang-kadang berantem hmm. juga. Yang benar 23, 11, hmm. 23, 11. Kamu berapa? Masih malas aku. Enggak tahu. Enggak tahu. Itu yang enggak benar tuh. Eh uh, jadi silakan itu itu perbedaan konsisten saja ya, konsisten saja. Ada lagi yang lucu Pak Ye. Biasanya salat itu 11 ya. Kadang-kadang dia 23. Eh, besok malam enggak mau teraweh Kamu kok enggak teraweh? Tadi malam itu saya 23, biasanya 11. Jadi kalau buat 2 hari masih sisa 1. Saya <SILENCIO> nah, ini ini kacau lagi ini kacau. <SILENCIO> kacau. Ini ini kacau. Ah. Ibu Bapak sekalian, Pak nah. Di dalam menyikapi perbedaan itulah, nah, kita harus punya sifat toleransi. Sehingga tidak berantem antar sesama umat Islam. Kayaknya itu perlu saya sampaikan di sini. Di dalam Islam itu ada beberapa konsep. Eh, ada beberapa konsep untuk eh, menjaga kebersamaan di dalam perbedaan itu. Menjaga persatuan di dalam perbedaan. Ya kita itu harus sepakat Untuk tidak sepakat Paham gak nih? Uh, sepakat untuk luk tidak, tidak luk. sepakat Karena memang gak bisa Penda untuk Manusia sekian luk. banyak pendapatnya Dijadikan satu biar sama semua Impossible, gak mungkin itu Gak mungkin Karena masing-masing kepala ada akal Masing-masing orang punya akal Gak mungkin kalau mau disamakan semua manusia ini Jadikan kerbau Kerbau itu gak akan berbeda pendapat itu maka ada beberapa konsep yang berkaitan dengan eh, apa namanya menjaga agar bisa bertoleransi ini. pertama ada konsep namanya eh, tanawu al ibadat. ada konsep keaneka macam, keaneka ragaman model ibadah yang sama-sama pernah dipraktekan oleh Rasulullah. Eh. Jadi memang kadang-kadang Rasulullah itu Mempraktekan ibadah Lebih dari satu model hmm. Dan itu Karena sama-sama dipraktekan Upama saja beginilah Pada saat Rasulullah itu Allah. Sholat e, subuh pakai kunut Ada sahabat A yang ikut Begitu tidak pakai kunut Sahabat A tidak ikut Yang ikut sahabat B, ini contoh saja ya, contoh ya Upama, misalkan Otomatis, si B besok Ketika sholat, tidak pakai kunut Si A, pakai kunut Nah, ketika diajarkan kepada muridnya Akan terjadi perbedaan Tetapi ketika di Apa namanya, diteliti Ternyata, sanatnya ini Semua sampai kepada Rasulullah Nah, itu namanya konsep Tanawul Ibadat. Konsep keanekaragaman model beribadah Yang sama-sama dipraktekan oleh Rasulullah Sehingga wajar-wajar saja Kalau di internal umat Islam ini Kita akan jumpai berbagai macam model ibadah Yakinlah dengan model ibadah yang kita amalkan Ya. Tetapi ya. jangan mudah menyalahkan model yang dilaksanakan oleh orang. Nah, ya. Kalau ulama dulu itu tawadu sekali. Ya sering mengatakan rak yunusoh yah tamilul kata, warak yoga inilah kata Model yang saya pilih, ibadah yang saya lakukan itu saya yakin benar. Tetapi karena manusia bisa saja. Salah. Yang dipraktekan oleh orang lain itu Menurut saya salah Tetapi bisa saja Ternyata benar Itu namanya bahwa Kebenaran mutlak Hanya dimiliki oleh Allah subhanahu Manusia tidak ada yang memiliki Kebenaran mutlak Selama itu hasil ijtihad Maka kebenarannya adalah Kebenaran relatif tetapi perlu diketahui juga bu, ketika para ulama yang memang mempunyai kemampuan untuk berisihat, igahteh ada falasoba falahu ajaroni, wa idha aktoa falahu ajarun. Maaf, eh, kalau dia itu benar, falahu ajaron dapat dua pahala, wa idha aktoa falahu ajarun. Kalau ternyata isihatnya itu salah, maka dapat satu pahala. Walhasil tidak ada yang dosa. Nah, ini sekaligus menjadi konsep yang kedua untuk untuk menjadikan kita ini tidak mudah menyalahkan orang. al mukhte fil ishtihat lahu ajrun. Orang yang salah di dalam ishtihatnya itu tetap mendapat pahala. Jadi ketika ada orang lain mengamalkan ajaran agama Islam yang secara praktek di lapangan berbeda dengan kita, sementara mereka juga ada argumentasinya, ada pedomannya, ada dalilnya. Kalau toh salah sesuai dengan anggapan panjenengan, anggapan kita, mereka tetap tidak berdosa. Beberapa konsep yang untuk memantapkan kita di dalam menjaga ukhuwah antar sesama umat Islam. Ini hmm. saya belum berbicara bagaimana nanti menjaga kerukunan dengan agama lain, ya. Yeah. Bagaimana toleransi umat islam terhadap non muslim iya. Ini masih e, berbicara perdamaian, persahabatan dengan sesama umat, umat islam Karena memang e, persahabatan itu banyak pak Nanti ada ukhwah ya, bahasa kita biasanya ukhwah ya uhuah islam, Ada ukhwah watonia, ukhwah pasyariah, ba ukhwah e, bainal muslimin itu e, Nantilah, nanti di akhir kalau memang masih ada waktu kembali kepada konsep tadi ada konsep tanawul ibadat, konsep keanekaragaman di dalam beribadah yang sama-sama dipraktikkan oleh Rasulullah, ada konsep al-mukhtafil istihad lahu ajrun yang salah di dalam beristihad itu tetap mendapat satu pahala. Cuma yang salah siapa yang benar siapa ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala masing-masing merasa ya milik saya itu yang Ya, Yang benar begitu Tetapi bagi yang salah tetap dapat pahala Sehingga tidak layak untuk dicelahkan begitu ya. uh, Lalu kemudian uh, La hukma lillah qabla istihadil mustahid Tidak ada hukum Allah Dalam hal yang belum diatur oleh Al-Quran dan Hadis ini Tidak ada hukum Allah Sebelum munculnya istihad para mustahid Artinya apa? Yang menjadi hukum Allah di muka bumi ini Ya hasil istihad para ulama itu Hasil istihad para mustahid itu kalau memang belum disinggung di dalam e, Al-Quran maupun Al-Hadis Baik, uh, rupanya uh, pemirsa dan saudara-saudara kami di studio Dari As-Solihat, dari At-Tahiriyah, di Jugaan Nur Ada yang mau bertanya, silakan Mengenai yang telah disampaikan oleh guru kita tadi Silakan dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Hajah Nur Aini Dari Majlis Ta'lim As-Solihat ingin menanyakan Pak Ustad, ada yang bilang kita kalau ngaji harus ngerti artinya, terus kita juga kalau sholat harus ngerti artinya. Akhirnya yang ngaji itu nggak nggak ngerti artinya, akhirnya dia nggak ngaji Pak Ustad. Gimana hmm, itu ya. Pak Ustad? Iya, <laughs> itu yang banyak Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Hmm. Harus semuanya punya uh, tahu artinya katakan. Iya ya, maknanya ya? Iya. Ya itu salat juga harus kita tahu artinya, artinya gitu. Ngaji, Habis jadi baca Quran harus ngerti artinya. Uh -uh. Penghabisannya Gaji. enggak ngaji. Enggak ngaji, ada yang kayak gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> <tuh> Oke. Okay. Uh, sepanjang yang saya tahu itu tidak ada uh, aturan seperti itu. Tadi yang dimaksud ngaji itu membaca baca Al-Qur'an. Kayak <tuh> Dalam definisi Al-Quran itu begini. Al-Quran wal kitabul mu'ajiz. Al-munazzalu ala nabi. Al-maktubu fil masuhif. Al-manqul alaih bitawatur. Al-muta'abbat bitilawati. Para ulama dulu. Al-Quran itu. Salah satu. Poin definisinya. Adalah. Al-muta'abbat bitilawati. Saya ambil satu satu sisi saja yang berkaitan dengan. Pertanyaan Ibu Ajanur Aini ya. bahwa Al-Quran itu. Apabila dibaca. Itu dianggap ibadah. Tidak. Tidak harus mau paham artinya. Maupun tidak. Bahkan Rasulullah yang mengatakan. E, standar pahalanya itu per huruf. Satu. Huruf. Itu pahalanya. Sepuluh. Memang rata-rata di dalam Islam itu. Innal hasanah. bi am taliha. Satu. E, kebaikan. Itu Pahalanya. 10. Tuh kan, makanya kalau ibu-ibu ini mijitin suaminya sekali sama dengan mijitin 10 kali tuh. Pahalanya 10. Kalau nyolek sekali tul pahalanya 10. Kalau 2 kali tul tul. Kalau tiga kali tul tul tapi nyoleknya, ya. tul tul, uang belanja, uang belanja, ya, hangus deh pahalanya. Enggak, ini bercanda saja. Ya. Artinya begini bahwa hmm. satu kebaikan di dalam Islam itu memang dilipat gandakan pahalanya sepuluh. Inal Hasanah, Inal Ashri Karena itu, tet e tetapi di dalam Al-Quran itu bukan sekali baca, bukan per huruf. E jadi setiap huruf itu ada, ada pahalanya baik itu faham maupun tidak faham artinya jadi nggak nggak harus ngerti artinya emang ibu ibu ini ngerti artinya ya enggak kan nggak pernah ngaji dong nggak apa apa ngaji aja terus ngaji yang penting itu belajar tajwidnya itu yang paling penting ya tentu tentu tentu yang amat sangat diharapkan sekali <gak> amat sangat diharapkan sekali iya ngerti artinya, karena Al-Quran ini kan untuk berdeman hidup, kalau gak ngerti bagaimana bisa yeah. memahami Al-Quran kan yeah. tentu itu lebih jauh lebih bagus, dan pahalanya orang yang baca Al-Quran tahu maknanya dengan yang tidak tentu pahalanya masih banyak yang tahu maknanya, karena dia bisa sambil mengingat-ingat memahami, berpikir tentang maknanya, tetapi bukan berarti kalau yang tidak paham sekali tidak dapat pahala ya, jadi yang tidak paham sekalipun Asal membacanya sesuai dengan Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ngawur karena banyak juga uh, yang ada justru apa namanya banyak orang yang membaca Al-Quran ya rubah kau dari qur al quranu ya banyak orang yang membaca Al-Quran justru Al-Quran malah nanti itu kalau membacanya ngawur hmm. ya makanya agar tetap dapat pahala yang diwajibkan belajar. Ibu ini belajar. Sebetulnya membaca Al-Quran itu salah tidak apa-apa tidak dosa. Asal masih mau belajar. belajar. Nah ya. di situ selama masih mau belajar, tapi kalau sombong, ah, gue emang nggak usah belajar Quran ini sini. Apalagi sekarang kan sudah ada tulisan Latin, baca aja pakai Latin. Kacau, hmm. Yasin jadinya Yasin, hmm. gitu kan? Hmm. Karena innya dua kan? Ya. Karena pakai Latin. Ada yang parah lagi. Hmm. Allah Zina itu karena pakainya Latin. Allah Zina jadinya apa? Alat Zina. Oh, uh. <laughs> ya karena kan yeah. A L L D, Z. Ya, <laughs> uh, zai, pakai Z. <laughs> ya, kan? Iya kan? Allah Zina karena bacanya pakai Latin jadinya apa? Yeah. Alat Zina. Makanya kalau baca Al Quran jangan pakai yang kurang Latin harus belajar, belajar. harus belajar nah, Insya Allah kalau mang belajar nggak apa-apa tapi gampang tuh kayak kalau belajar al Quran itu umur-umur udah 40 juga digampangin oleh Allah swt ya yang penting niat kita belajar Allah, terus yang kedua nih laikalifullah nafsurilah la jadi la yang penting itu mau berusaha iya. memang susah kalau udah tua itu susah lah tapi ya nggak apa-apa nyesolat apa -apa. apa -apa. ya, solat solat tadi ya solat tuh oh, nggak tahu artinya gimana katanya solat Enggak tahu artinya? Heeh. Nah. Enggak apa-apa juga. Oh. Meskipun tahu artinya tentu lebih lebih bagus. Uh, jangan lalu ah oh, enggak boleh kalau enggak ah, mendengar kau sah salat kacok nah. ya. Emang ibu tahu artinya? Ah, uh, enggak sebagian alhamdulillah lah sudah ada ya. Kalau yeah. bisa ya tahu semuanya. Hmm. Tapi kalau toh belum tahu tidak apa-apa. Yang penting bacaannya mau yang penting itu mau belajar. Iya. Sudah tahu ya. Nah. Paham, Bu, ya? anuah ini, nah itu juga kaitannya dengan kalau ibu melayani terjadi pertentangan keributan pokoknya damai saja lah. <laughs> Jadi adik sini, adik silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Islam at Atahiria. Yeah. Uh, yang saya ingin tanyakan yaitu Uh, yang saya ketahui bahwasannya Kafir itu kan ada dua Yaitu kafir zimi dan kafir harbi Yaitu yang pertama kafir yang diperangi Yang tidak, di yang tidak diperangi uh, Sebagaimana dengan tema pada hari ini Mengenai tentang Kedamai. Islam itu indah Bagaimana seorang muslim itu Ketika bertemu atau menghadapi Dengan kafir harbi Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Uh, begini, nah pertanyaan ini selanjutnya uh, sekaligus ya melanjutkan pembicaraan kita. Iya, iya. Jadi ini yang tanya terlalu cerdas. <laughs> belum nyampe. Belum nyampe, baru satu Iyi, nih Belum nyampe kan? Iya, tapi, <laughs> ya, tadi kan kita baru bicara menjaga perdamaian hmm. uh, antar internal umat Islam. Hmm. Sekarang bagaimana sikap kita ketika berhadapan atau bergaul dengan non Muslim kan yeah, begitu? Iya yeah. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini hidup di negara Indonesia tercinta ini tidak hanya umat islam kan. Yeah. Bahkan negara kita mengakui melindungi beberapa agama. Negara, kesatuan, republik. Pendiri negara pun tidak semua umat islam. Meskipun mayoritas umat, umat islam. Uh, kafir Harbi itu artinya kafir yang, yang memerangi kita lah katakan seperti itu. Yang memusuhi kita. Jadi orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, yang memusuhi umat Islam, memang memusuhi secara fisik, ya baik fisik maupun non non fisik, tapi dia memang ingin menghancurkan Islam. Tapi kalau kafir dzimmi itu orang bukan muslim, ya orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Bahkan keamanannya itu ditanggung oleh Islam. Dhimi, uh, mayoritas orang-orang non-muslim di Indonesia itu dhimi, Mayoritas ya, mayoritas kebanyakan nah, Kalau ada orang non-muslim yang dhimi Yang tidak memusuhi umat Islam Kok kita musuhi? Mentang-mentang bukan umat Islam Lalu kita musuhi Padahal dia tidak memusuhi Islam Ini dosa Rasulullah sampai mengatakan Man ada dhimian Fakat adhani barang siapa yang menyakiti atau bahkan memusuhi orang-orang non-muslim yang dzimmi yang tidak memusuhi kita, yang perilaku kesehariannya juga menciptakan kedamaian, maka berarti memusuhi aku Rasulullah, oh, kata Rasul. Jadi jangan jangan mentang-mentang bukan umat Islam lalu kita memusuhi, bukan itu, tetap kita harus bersahabat. Ada orang kecelakaan kecelakaan, oh, udah itu sebagai menurut, tolong saja gak usah ditanya, agamanya apa dulu? oh bukan Islam, biarin aja mati-mati dah <laughs> e, boleh seperti itu mau dia Muslim, mau non-Muslim ada orang butuh pertolongan Islam wajib menolong yeah. umat Islam wajib menolong itulah agama Islam yang bersahabat dan cinta damai jadi kita tidak boleh memusuhi non-Muslim yang tidak memusuhi imat Islam menghina pun tidak boleh oh, banyak sekali ayat-ayat apa Al-Quran yang melarang itu apa itu la tasabbul ladzina yad'una yeah. min dunillahi fa yasabbuhullaha adwan bighairi ilmin jangan kamu mencela orang-orang yang menyembah selain Allah sehingga nanti kalau kamu mencela menghina memaki mereka mereka justru akan memaki-maki kita bahkan akan memaki-maki Allah kita tidak boleh memakai-makai orang lain. Kita boleh bergaul dengan mereka. Ibu-ibu pasti, apalagi di Jakarta ya, pasti punya punya tetangga yang non-muslim. Dalam kehidupan kemasyarakatan harus berbuat baik. Harus saling tolong. Tolong. Layan hakumu Allahu anillazina lam yuqaltilukum fid din. Walam yukhrijokum mindiarikum antabarruhum watuksitu ilayhim. Allah tidak melarang kita berbuat baik, berlaku adil kepada orang-orang non-Muslim yang tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, uh, yang tidak memusuhi kamu karena agamamu. Lam yukoltilukum fiddin, tidak memusuhi kamu karena agama. Walam yukrejukum min diarikum tidak mengusir kamu. Sekarang saya tanya. Ibu-ibu, bapak-bapak... Dilarang gak menjalankan acara Islam di Indonesia ini? Enggak. Kalau ada tetangga yang non-muslim... Anda sholat, diganggu gak? Berarti dia tidak termasuk orang yang boleh diperangi. Dia mengusir kita gak? Enggak, toh. Nah, berarti mereka itu kawan kita. Nah, orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu kita... Itu adalah kawan. Kita boleh berbuat baik. Bahkan harus berbuat baik. Wajib. Wajib berlaku adil. Tidak mentang-mentang beda agama. Itu namanya... Umat Islam betul-betul apa namanya menjaga e, persahabatan. Bagai ini kiai ya. ada di Surat Al Imran kalau nggak salahnya. Duribat hmm. alaihi muzdal latu aina masukipu illa bihabdimin Allah wahhabdimin anas. Tapi Allah bilang habdimin anas ya, bukan habdim ya muslimin. Hmm. Jadi harus Uh, memegang kari Allah dan pada sesama ya. ah, Memang ada ajaran-ajaran universal hmm. Universal yang bersifat kemanusiaan Karena perbedaan itu Lagi-lagi saya katakan Kita itu tidak bisa memaksakan Agama, setiap agama Pasti mempunyai misi berdakwah It's okay Itu pasti, ya hmm. Saya juga selalu berdakwah, berdakwah. Ya. Islam Menyuruh kita untuk berdakwah, iya Tapi dakwah Dakwah itu kan Namanya dakwah Da'a ya. Da'a ya, dakwatan, da Duaan Itu bisa berarti undangan, Permohonan Permintaan Bisa berarti ajakan Yang da namanya dakwah itu mengajak ya. Karena mengajak Sifatnya ya Kalau yang diajak mau Ya Alhamdulillah Kalau yang diajak tidak mau Ya terserah Kan begitu Namanya juga meng mengajak Namanya juga dak. Jadi dakwah itu tidak boleh memaksa. Kamu harus ikut Islam. Tak mau ikut Islam, sahaja. Itu namanya bukan dakwah, tapi memaksa. Ikrar. Ikrar. Nah, la ikrarha tidak ada paksaan di dalam. agama kalau anda berdakwah sudah pakai kekerasan, ngamuk, merusak, itu namanya bukan dakwah. Apa yang rusak? Kalau sudah memaksa, Ya bukan dakwah. Apa? Ya memaksa. La ikrohah fitdin tidak ada paksaan di dalam agama ini maknanya bisa dibalik, Pak. Yeah. la ikrohah fitdin bisa dibalik, Ladina fil ikroh <laughs> yeah. tidak ada agama dalam paksaan artinya ketika uh, orang itu terpaksa melakukan agama itu tidak dianggap atau ketika orang itu sedang memaksa memaksa apapun itu berarti tidak dalam keadaan menjalankan ajaran agama. Ya. ya, meskipun bawa bawa Allah Akbar, <laughs> ya la ikroh hafit tidak ada paksaan di dalam agama. Bisa dibalik la dinafil ikroh tidak ada agama di dalam kegiatan pemaksaan. Artinya ketika orang itu melakukan kegiatan yang sifatnya memaksa, berarti dia sedang tidak dalam mengamalkan ajaran ya, karena agama tidak ada kesalahan. Ya. Gimana cing? Paham ya? Kan main Iya. Mantap ya. Udah lengkap ke ke berapa tuh? Ke yang terakhir ya. <laughs> Baik, deh bagus-bagus bagus-bagus. Nah, ini Ibu-ibu dari sini ada Silakan-silakan, Ibu. Ya, mic ya, mic. kasih. Iya, silakan, silakan. Iya, wah ribetnya. Kayak main apa tuh namanya tuh? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh um. Pak Ustad, nama saya Ibu Titing Budi Satrio. Nah. Saya mau bertanya, pekerjaan saya merias pengantin. Perias. Perias. Uh, bagaimana hukumnya kalau saya harus merias kebanyakan uh, ada non muslim ya menjadi pengantin hmm. Kristen gitu. Uh, sesudah dirias itu kan biasanya mereka ke gereja. Saya tidak tidak mengantarkan sampai dalam hanya hanya sampai di pintu depan saja dan itu bagaimana hukumnya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bagus juga nih ini. Ya yeah. yeah. perias, tapi yang periasinnya hmm. non muslim setelah itu kan dia lanjut ke gereja. Nah hukumnya gimana? Nah. Ya yeah, sebetulnya kan. Um, ya enggak apa-apa sih om nggak apa-apa mau ngapain ya, gereja itu kan urusan ibadah urusan dia rias iya urusan ibadah dia hmm. rias itu kan urusan kecantikan iya <laughs> pakai mic pakai mike uh, ada yang mengatakan bahwa hal itu tidak diperbolehkan saya saya sendiri itu begini jadi Terima kasih. Sebetulnya itu kan dua hal yang dua hal yang yang berbeda tidak terkait tidak terkait langsung ya kecuali misalkan begini. Tapi kalau tadi kalau kekerasan kekerasan kan tidak boleh. Tapi kalau internal internal umat itu kan pasti ada halal ada haram. Jadi yang kita bahas ini mohon maaf yeah. kaitannya internal. Yeah. Kalau ada agama lain yang mendengarkan ini mohon maaf ini internal yeah. ya tentang yeah. masal. Uh, jadi kegiatan ibu merias. Ini kan tidak ada kegiatan. Tidak ada kaitan langsung dengan ibadah dia. Kecuali kalau misalnya begini. Dia mau beribadah. ya Di sana. Salah satu. Rukun sahnya ibadah. Menurut sana harus dirias. Nah bu. Tolong dong saya dirias. Biar ibadah saya sah. Karena itu syarat uh, rukunya. Tahu bahwa itu adalah kegiatan untuk. Untuk kesana kok dibantu? Nah, hmm. ini yang yang yang mungkin akan ada orang ulama yang keberatan. Tapi kalau kalau saya yakin ini kan urusannya hanya urusan Meriah. masalah masalah kecantikan, lain-lain lah, nggak apa-apa. Yang jelas nggak apa-apa. Nah, yang jelas nggak apa-apa sudah -apa. gitu aja. Ya. Nah, koridornya beda itu, beda. Nah, ya. Nanya, ya, ntar udah bu ya, sudah yang bila. Ya ya, ya silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nina Sukanto mau menanyakan surat apa dan ayat berapa yang Bapak tadi mengatakan? Ustaz mengatakan bahwa bila engkau menghina atau mencela umat oh, lain hmm. berarti engkau meng menghina aku. sabda Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Ya, nah itu itu. Ya. Terima kasih Pak Itu yang itu mencela orang lain. Ya. Oh itu itu hadis bukan bukan surat oh. ya. Jadi. Man azazimian faqat adani itu uh, al uh, sabda Rasulullah sallallahu ya, ya, Jadi bukan surat oh, atau betul. ayat ya. Jadi Rasulullah yang mengatakan barang siapa yang uh, apa uh, menyakiti hmm. orang non muslim hmm. yang baik-baik artinya non muslim yang tidak Menjadi musuh, menjadi hmm. yang tidak memusuhi. Zimi hmm. ya, itu yang tidak memusuhi. Kalau yang memusuhi tadi namanya apa? Harbi. Harbi. Hmm. Kalau yang zimi kayak tetangga buah jahnilah, yeah. Kan tetangganya baik-baik loh. Yeah. Nah, tidak memusuhi kita. Hmm. Kok disakiti oleh umat Islam? Umat Islam yang menyakiti itu dianggap musuh oleh Rasulullah. Hmm. Rasulullah melarang. Jadi, Jadi kita bisa hidup bertetangga dengan. Oh uh, hadis ya, Pak. ya hadis yang paling kita sayang. Terima ya. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik uh, waktu juga uh, pemirsa dan juga saudara kami studio rupanya waktu juga sampai kaya ini. Ya, ya, alhamdulillah sudah ya. dipotong ujungnya bedih ini oh. saja ustaz-ustaz kita nih. Oh. Jadi tuntas juga Uh, baiklah pemirsa dan ibu bapa sekalian studio, kita dengarkan kesimpulan daripada pengajian kita Islam agama yang damai dan bersahabat. Silakan pakai. Oke, jadi perlu saya simpulkan bahawa sesuai dengan namanya Islam adalah agama yang mendambakan kedamaian. Kalau toh ada sebagian umat Islam yang melakukan kekerasan, pengerusakan itu adalah kesalahan umatnya sendiri, bukan ajaran agamanya. Hmm. Karena di dalam Islam tidak ada paksaan Islam menjaga toleransi Islam sangat bersahabat Baik mengajarkan persahabatannya Baik sesama internal umat Islam Maupun dengan agama lain Karena itu umat Islam boleh membantu Boleh menolong Boleh berbuat baik kepada manusia yang beragama apapun Bahkan disuruh untuk tolong menolong Selama mereka bukan orang yang memusuhi Bukan orang yang memerangi ajaran agama Islam. Jadi dalam kehidupan kemasyarakatan kita dengan agama apapun, siapapun pandang bulu harus berbuat baik. Itulah yang sering kita kenal dengan agama Islam itu rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam, tidak hanya bagi umat Islam tetapi bagi umat apapun. Jadi tidak boleh ada kekerasan di dalam ajaran Islam. E, sekali lagi kalau seandainya ada yang melakukan kekerasan itu pertentangan dengan Islam Memang itu kadang-kadang terjadi Makanya saya katakan di awal tadi Al-Islamu mahjubun bil muslimin Kadang-kadang sikap baik Islam, kedamaian Islam tidak tampak Karena tertutup oleh perilaku sebagian kawan-kawan kita Ya mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Amin. Allah subhanahu wa'ala Kita tetap menjadi umat Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam di dunia ini Amin Mari kita bersama-sama panggakan doa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho, manfaat, dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi wa barakatih. Ajmu'ain, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi lijalali wa jil karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'alka salamah. و العافية والاستقامة الدعاء والعبادة وإنا نسألك حسن الخاتمة ونعوض بك من سوءها اللهم يا الله يا محاول الحوول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا للنية الخير في جميع الأقوال والأحوال والأفعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال اسئله بارك وسلم والحمد لله